Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bu Ia yang kami hormati Ada seorang Ustaz yang Sering menggembur-gemburkan Kepada jemaahnya Bahwa dia telah Bertemu dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Sebaiknya kalau uh, ada seseorang telah bertemu dengan Rasul, apa harus diceritakan atau harus disembunyikan? Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah mimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari meriaskan dalam satu hadis shohih dan juga Para Imam Muhatizin yang lainnya menyebutkan: Mendoa ni film mana? Misafiron iya keynan dalam riwayat Yakatan. Fa'inna syaitan alaihtadzadubi. Barangsiapa yang pernah melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku di alam nyata. Dalam riwayat semacam itu. Karena syaitan tidak bisa menjelma menjadi aku yang mimpi ketemu Rasulullah adalah benar itu Nabi. Sebagian ulama mengatakan seperti itu karena tidak ada setan yang menjelma menjadi Nabi. Hanya yang harus kita fahami adalah kaidah syarinya. Jika di dalam mimpi mu Nabi menyuruh yang tidak baik itu pasti ujian bagimu. Karena yang harus kamu dengar adalah syariat dohir di saat kamu terbangun bukan bukan di saat kamu tidur. Dan itu kabar gembira kalau ada orang bisa Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi tidak ada jaminan juga? Orang kalau ketemu Nabi langsung selamat, tidak ada jaminan. Karena itu termasuk bab karamah. Ada sebagian orang mengatakan jaminan, jaminan. jangan mengatakan jaminan-jaminan. Dan orang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah itu dikatakan Nabi akan bertemu secara langsung. Maksudnya apa? Ini ditafsir para ulama yang bertemu Nabi dalam mimpi itu benar Nabi. Bukan, bukan setan menjelma, setan tidak bisa menyerupai menjadi Nabi SAW. Berbeda dengan Nabi yang lainnya. Kalau ternyata menemukan Nabi itu bincang dan sebagainya, itu koreksi, bahasanya ada yang bincang di dalam dirinya. Sebab Nabi kita ketahui di alam dohir adalah, makanya yang jadi koidah alam dohir lo, yang kita baca di Syama'il Muhammadiyah, Nabi wajahnya ganteng, rambutnya begini, matanya begini, kakinya begini. Ini yang kita percaya, bukan dengan mimpi. Cuma kalau di dalam mimpi kita, diberitahu kalau itu adalah Nabi, Allah yang berikan tahu, alhamdulillah. ilham nah, tapi akan jaminan orang, orang ini bakal masuk surga dan seterusnya nanti dulu dong, itu seperti halnya karomah ya Allah berikan, keramat karomah, kebuliaan jika Anda diberi oleh Allah yang dibikin ini, hendaknya langsung koreksi diri, pantaskah aku diberi semacam itu sebab bagi seorang ternyata yang semula seperti karomah Bisa menjadikan berubah, sehingga para kekasih Allah itu di saat diberi karomah Karamah oleh Allah, dia ingin segera lepas. Tidak ingin melihat karamah karena apa? Kalau dia berhenti kepada karamah tersebut, berarti saya berhenti menuju Allah. Sehingga para kekasih Allah, kalau diberi oleh Allah karomah Dan itu bisa dikatakan, ibn Atta'id, ialah bab waridat. Sesuatu yang sifatnya maknawi, rohani. Itu adalah seperti karomah. Allah memberikan kepada seorang hamba waridat. Allah memberikan kepada seorang hamba mimpi ketemu nabi atau ada karamah kemuliaan-kemuliaan. Itu tidak boleh menjadikan dirinya berubah menjadi sombong nanti. Harus diyakini itu dari Allah. Bahkan mereka para kekasih Allah itu kalau diberi oleh Allah seperti itu, itu mereka sangat malu akan disembunyikan dari manusia seperti menyembunyikannya perempuan seperti seorang perempuan menyembunyikan darah haidnya ini kok idah, lah kok di obral, ini kan pertentangan dengan kok idah para wali itu dan itu antara dirimu dengan Rasulullah antara dirimu dengan Rasulullah kecuali memang dalam mimpi itu ada pesan untuk hubungan dengan urusanmu dengan Rasulullah kemuliaan antara engkau dengan Rasulullah oh, kalau ada di antara yang hadir bertemu dengan Rasulullah itu kemuliaan saya sampaikan salam kami untuk Rasulullah salam. dan itu benar Rasulullah kalau ternyata Rasulullah di dalam mimpimu mengajari yang tidak baik, tidak boleh kau ikuti. Itu ujian-ujian bagimu. Harus yang kau ikuti adalah syariah dhohir. Apa yang diajarkan oleh guru-gurumu di saat terbangun, bukan di saat tertidur. Ilmu tidak diambil dari tidur. Mimpi tidak boleh jadi hujah. Dan ilham juga bukan hujah. Tapi hujahmu adalah itu perkataan para ulama yang diambil dari Nabi saw. Para mujtahidin. Hidupmu jangan berusan dengan mimpi, mimpi, mimpi, mimpi. Memang kita perlu rindu kepada Nabi, pengen ketemu Nabi saw dalam mimpi, MasyaAllah. Sampai satu penyair, pemun Nobelisol, diwabillamna ya Allah berikan kepada kami kesempatan untuk bertemu Nabi, biar pun dalam mimpi kami Allah. Kita pengen ketemu Nabi biar pun dalam mimpi. Akan tapi itu kan kenikmatan darah kita. Itu adalah satu karunia kemuliaan yang diberikan Allah kepada seorang hamba Dan itu masalah antara pribadi dia dengan Rasulullah Dan kalau orang sungguh bertemu mimpi, ketemu Rasulullah secara sesungguhnya Kita bertanya, Habib, Guru Mulia, Habib Idrus ibn Al-Kaf, Guru Mulia kami Mengatakan, wahai oh ya anakku, ya ibni, orang mimpi ketemu Rasulullah itu bahkan main-main Salafuna, kalau ketemu Rasulullah itu langsung diinfakkan hartanya semuanya karena bersyukur diinfakkan separuh hartanya, melakukan kebaikan dan disembunyikan karena apa ingin ketemu Nabi Nabi lagi bukan menjadikan dirinya sombong karena waktu itu ada isu-isu anak-anak kecil anak-anak suka sering ngaku-ngaku ketemu Nabi, akhirnya ada satu orang dari Indonesia kami kawani, kami temani itu bertanya kepada beliau Habib Abdurus bin Maragab guru kami sudah wafat Allah irham tidak mudah, mimpi itu adalah besar seperti orang kalau mendapatkan permata tuh bagaimana analis dan nanti bakal dikasih lagi takut gak dikasih lagi dia dijaga ini pribadi antara dia dengan Rasulullah nikmat besar dan bagaimana orang ketemu Rasulullah itu hebahnya Nabi Muhammad gimana orang yang mencintai Nabi jangan kau kok ketemu Rasulullah ketemu seorang yang alim saja kita akan berubah dalam sesaat dia. Maksiat berkurang. Semakin dekat kepada orang alim loh. Bagaimana mimpi ketemu Rasulullah? Lah mimpi ketemu Rasulullah di majelisnya menjadi berubah. Sombong. Ketemu orang bukan tambah baik. Pelitnya masih nempel misalnya. Misalnya, oh ini ketemu nabi ini istimewa. Ketemu Rasul adalah hak. Tapi tidak boleh hukum tidak diambil dari mimpi. Hukum tidak diambil dari mimpi, dan mimpi tidak boleh kita jadikan patokan di saat hidup. Tidak terbangun. Misalnya tadi yang mimpi nabi dalam keadaan pinjam. Apakah nabi pinjam? Oh tidak, disebutkan dalam sahabat nabi tidak pinjam. Berarti pinjam dirimu kelihatannya kamu ogah-ogahan menuju Rasulullah sampai digambarkan nabi pinjam. Berarti kamu yang pinjam. Sholatmu malas dan terus. Oh buku tergugur, aku koreksi. Bukan langsung. Oh Nabi bincang ya, loh. Enggak ah. mungkin begitu kalau orang kita temui Nabi ya sesungguhnya langsung koreksi. Kenapa kok Nabi bincang? Kenapa kok Nabi nangis? Kenapa kok Nabi begitu? Kenapa Nabi... dirinya yang dikoreksi? Dia itu gambaran dari dirinya. Bukan Nabi itu gambaran. Diri. Maksudnya apa? Nabi tampak sesuai dengan kader kita. Ini adalah masalah mimpi ketemu Rasul. Bukan main-main. Menikmat besar dari Allah. Semoga Allah bertemu kita dengan Nabi dalam mimpi dulu sebelum tapi ingat setelah itu jangan bohong. Jadi mimpi tidak perlu diobral. Tanda ketulusanmu bersama Nabi kau tidak akan mengobral. Sebab kalau obral itu masuk bab kesombongan, Rasulullah tidak senang enggak bakal datang lagi nanti. Kesel ada pesan secara sesungguhnya seperti Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi dan di dalam mimpi itu Sayyidina Rasulullah titip salam kepada Imam Ahmad ibn Hanbal Sayyidina Imam Syafi'i mengirim utusan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal untuk menyampaikan salam kemudian setelah itu disampaikanlah salam kepada Sayyidina Imam Ahmad ibn Hanbal tentang salamnya Rasulullah begitu gembiranya Imam Ahmad makanya Imam Syafi'i menyampaikan kenapa ada pesan Sehingga disam, disampaikan Setelah disampaikan kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad saking bergembiranya dikasih jubah Dikasih jubahlah Imam Syafi'i Dikasih jubah Imam Syafi'i saking senang juga Sampai dikatakan Diambil min hijanatiya wa min ala badanihi Ini diambil dari lemarinya atau diambil dari badannya diambil dari baju jubah yang dipakai dibak Subhanallah Imam Syafi'i dengan muridnya karena Imam Syafi'i meyakini bahasa muridnya sampai disalami oleh Rasulullah berarti muridnya istimewa muridnya disalami hormat Imam Syafi'i kepada muridnya yang disalami oleh Rasulullah muridnya disalami sehingga sampai bajunya dicuci kemudian ambil berkah dari bajunya Imam Ahmad Ibn Hanbal ini termasuk dalam anaknya Imam Syafi'i R.A yang disalami Imam Ahmad hebat. Tentunya ini bukan merendahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditemui malah hebat juga. Semuanya hebat ini. Imam Syafi'i ditemui Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti ini disampaikan atau ada pesan-pesan khusus Nabi berkata, "Eh, fulan ini satu." Habib itu bin Rumah Al-Khaf cerita waktu itu guru kami ada di Hadramauti, ada azuhur, ada, ada orang seorang habaib pernah mimpi kita Rasulullah, tapi diceritakan ke orang lain apa Rasulullah pesan? Ya, wahai cucuku, itu ada orang memandikan jenazah, belum sempurna. Kamu cepet ke sana, lihat di punggungnya ada apa itu. <guluh> Bangun, tiba-tiba dilihat ada tempelan kotoran apa yang belum dibersih. Nah, ini kan ada hubungannya dengan orang lain. Kalau setiap hari hanya aculitahu, aku ketemu Nabi ini, ente ini siapa? Nah, ibadahmu seperti apa lo kok makomu hebat bener loh. cuman kita tidak boleh mendustakan kalau ada orang ngomong seperti itu ya kita percaya kusungguhkan mungkin dia benar tapi kalau anda ketemu rasulullah dalam mimpi anda anda jaga itu agar esok hari ditanggih datangi lagi oleh nabi saw kemudian bab lain adalah bab dusta atas nama nabi yang tidak pernah mimpi ketemu rasulullah. ini harus sampaikan ujung-ujung petuah ini harus sampaikan yang ngaku mimpi ketemu Rasulullah, neraka jahanam Kalau dia tidak mimpi, ngaku ketemu Rasulullah. Maka jangan dibuka pondok Di pondok, kalau ada anak mimpi ketemu Rasul simpen. Kalau kau cerita kepada temanmu, tak usir dari pondok. Kenapa kita tidak ingin ada budaya di pondok, ngaku-ngaku ketemu Rasulullah. Ada? Kisah sebanyak sebagainya. Itu antara engkau dengan Rasulullah. Jangan sampai di pondok, nanti si fulan ketemu Rasulullah, ini ketemu Rasulullah, eh tatanya lebih pintar, lebih hebat belum ketemu Rasulullah sementara yang ketemu Rasulullah kan, dianggap lebih hebat kang. akhirnya yang pintar bingung, kok saya tidak hebat-hebat, akhirnya malam-malam tidur, oh aku ketemu Rasulullah hmm. Sak pondok aku ketemu Rasulullah pendus tak ahli neraka semuanya tidak, yang mimpi ketemu Rasulullah, ada anak yang pernah saya wanti-wanti, jangan cerita ke bahasa kalau sampai ada orang cerita, tahu dari kamu yang pernah mimpi itu kamu tak usir dari pondok saya tidak ingin rusak pondok ini jadi pendusta-pendusta. Kalau mimpi kita perlu soal antar dirimu dengan Rasulullah. Allah, salam, salam. Kalau anggap guru sampaikan salam bu yang kepada Rasulullah. Salam. Tidak perlu anda cek, kak, engkau cerita kepada anak-anak yang lain. lainnya. ada guna. Khawatir akan muncul pendusta-pendusta. Aku ketemu Rasulullah. Sebab kalau sudah mimpi kita perlu Rasul naik pangkat. Oh, solehah, ah, soleh. Jadi apa-apa, nanti kata Rasul, aku ditemui Rasulullah, apa? Rasulullah bilang, eh, ente harus ngasih duit sama saya, kan kacau nanti ke mana? Enak benar itu ngaku-ngaku Kalau ada orang yang ngaku-ngaku temui Rasulullah itu begini, kalau dia ngomong gini, saya bimbing ketemu Rasulullah, kenapa aku harus nyumbang kepada kamu 10 juta oh, Aduh percaya ente <laughs> Nyuruh kebaikan Itulah ada, ada orang khayal. Setiap malam Jumat saya ketemu Rasulullah. Nah, perilakunya kayak apa? Perilaku kita kayak apa? Diketahui dari imam-imam menceritakan, memang mereka pernah bermimpi ke ketemu Rasulullah. Akan tapi tidak menjadi kebiasaan ceritanya. Imam Syafi'i cerita kisah mimpinya Rasulullah. Imam Syafi'i adalah kisah tertentu. Ini orang akhir zaman hebat ini Lebih hebat dari Imam Syafi'i Saya ketemu Rasul Allah Kalau dia benar Alhamdulillah Itu adalah kekasih Allah yang berjalan di atas bumi Tapi yang menjadi muskidah adalah Dusta Dan ingat pendusta itu Tidak hanya di kalangan orang awam Munafikin Atau orang-orang Ulama yang tertipu Kadabin ada. Dusta, pendusta adalah kan orang mah, khususnya mohon maaf ini Imam Wazir dia menyebutkan diatap Alkashubat Tabir banyak pendusta muncul di kalangan orang-orang yang sudah punya mak, pengin punya makom, busul kepada Allah. Para ahli tasawuf mulai dia dusta, bisa punya makom tinggi, makom wilayah, makom ini ngaku-ngaku, sampai ngaku-ngaku ketemu Nabi itu makom, loh ya. Itu jadi kegemaran bagi. Sufi-sufi palsu itu pemalas dia ibadahnya malas tapi sering aku ketemu Rasulullah hatinya kotor lidahnya berang ini sana sini misalnya tapi yang aku ketemu Rasulullah misalnya misalnya atau maksiatnya jadi ini mimpi, mimpi ketemu Rasul kalau dusta man kada baaleya mutaami dan faliyatabbaqwa maka tauminan nar dusta atas nama Nabi di neraka Jahannam dusta atas nama nabi terkejahan dan apakah semua orang yang mimpi ketemu rasul lalu langsung pasti selamat ontar itu ke, kalau dia tidak tertipu dong dengan mimpinya kalau dia semakin tawakkal dengan mimpinya semakin dekat dengan nabi karena mimpinya tapi kalau semakin sombong maka itu menjadi istidraj sebabnya istidraj bukan keramat yang sesungguhnya akan tapi justru menjadikan dia lupa sebab kaidahnya apa yang Allah berikan kepada anda dari kemuliaan ibadah mimpi Rasul, itu hendaknya menjadikan kita itu semakin dekat kepada Allah. Sehingga para kekasih Allah itu kalau mendapatkan akar romah, ngapain begitu, dia langsung koresi. Aku tidak pantas kau beri itu, ya Allah. Aku tidak pantas. Sekarang ingin dianggap paling aku keramatnya orang. Itu gara-gara saya, julia, tahu enggak, teman. Keramatnya orang diambil, ngaku-ngaku punya keramat wong oh, barang kekasih Allah tuh dipunya keramat diberi oleh Allah kelebihan saja mikir aku tidak pantas kau beri seperti itu ya Allah aku sangat kotor aku sangat rendah ya Allah mereka mikir begitu Suka sekarang semuanya nyusun keramat dibuat-buat keramat cerita semalam ketemu Malaikat Jibril 12 Nabi sudah saya ketemu insya Allah nanti selanjutnya ada episode Nabi setiap hari hayal, sahabat hayal. ilmunya mana ini ada Imam Buzail mengisyaratkan di kalangan ahli sufi ahli tasawuf sehingga tasawuf itu dirusak oleh ahli tasawuf tasawuf itu hak mimpi Rasulullah adalah benar kalau anda tidak mimpi, jangan ngaku mimpi dan kau idahnya mimpi adalah itu nikmat, karomah, kemuliaan dari Allah ndaknya kau jaga agar tidak hilang dan agar ditemui Nabi oleh Rasulullah Bukan untuk menjadikan kita sombong. Dan orang yang tidak pernah ketemu Nabi bukan berarti dia orang jelek, bukan. Mungkin sudah ditunggu Nabi nanti dia di surga, begitu. Ini bukan ukuran. Ukuran bukan adalah amal nyata. Setiap hari orang mimpi ketemu Rasul, tapi pelit, apa gunanya? Mungkin mimpinya bohong. Oh, benar saya mimpi ketemu Rasul. Oh, berarti yang tidak paham-paham buktinya masih pelit itu. Jabir Rasulullah biar ente dermawan, gua masih pelit lagi. Jadi Jabir Rasulullah tidak faham-faham dia. Baik urusan mimpi kita Rasul semacam itu. Ini sebenarnya pembahasan panjang. Kita tidak ingin ada orang yang berbohong. Haus hati-hati. Karena ada. Sebab pondok itu harus dibebaskan dari pembohong. Makanya di sini tidak ada anak lihat Jin sama ngaku ketemu Rasulullah ngomong-ngomong. Tak -ngomong, oleh. Sebab dua-duanya menjadikan anak bohong kalau di sebuah lingkungan pondok itu ada yang mimpi ketemu Rasulullah, disebar yang lain mimpi-mimpi yang lain yang belum mimpi akhirnya berbohong, ngaku ketemu Rasulullah karena laku dibilang dia anak bandel, anak jelek pengen dibilang soleh, akhirnya aku ketemu Rasulullah, rusak saya sama yang melihat hantu kalau di pondok ada satu anak lihat jin, besok banyak lihat jin karena apa? Sebelumnya tidak melihat jin, jadi pembohong dia, mau ke kamar mandi dia ketakutan ketakutan di temannya suruh nolong, suruh nemenin, tidak mau? padahal kemarin ada cerita temannya melihat hantu hantu mau kamar mandi tidak berani, akhirnya jadi ah hantu biar ditemani, akhirnya bohong lagi bohong lagi nggak ada, kalau di al-bajah nggak ada hantu, kalau ada hantu inti hantunya. <tuh> Saya itu korban haji ibnu hajar, ibnu hajar mengatakan kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu jin dan hantu langsung ditolak syahadatnya, jangan diterima. jangan berdeh, sudahlah aman, alhamdulillah di al-bajah nggak ada hantunya, aman. makanya kalau ada kalau ada orang ngaku-ngaku hantu di sini nanti jadikan hantu dia setan kalau menjelma jadi manusia yang lihat bentuk setan manusia duduk dengan kita bisa ada tapi insyaallah ini bukan setan ini ada menjelma duduk bersama rombongan Nabi ada tentunya memberikan usul yang jelek ada. dan kalau sudah menjelma menjadi manusia dia dibukul juga sakit karena ikut alam alam alam kasar bukan alam halus lagi. Makanya aman-aman saja sudahlah. Enggak ada urusan jin, ngapa jin ngurusi kamu? Kan gitu. Kok QR benar kamu itu. <gitu> Mau ditemui jin di kamar mandi dan sebagainya. Setiap hari ada jin di kamar mandi, kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma innaa a'udzubika minal khubuthi wal khabaaith. Allah aku melindungi daripada jin laki-laki dan berada, ada itu. Pernah lihat enggak? Ah sudahlah. Kita diangin pondok kita cerita jin, jin jin jin Wah, kemarin jin begini. Ini bisa berkembang ini. bohong-bohong Besok yang lalu takut marmandi, anak kecil, ada jin, ada, ada daun berkelebat, ada hantu. Jin ada, setan ada, akan tapi jangan menjadi orang berdusta. Ini kita bebaskan bebaskan pondok kita ini, dari orang ngaku-ngaku ketemu Nabi, sama orang ngaku-ngaku ketemu jin, dua-duanya akan menjadi berdusta. Cuman kalau dusta ketemu jin masih lumayan, tapi kalau sudah ngaku ketemu Nabi Muhammad dosnya gede, waduh lebih gede itu yang ngaku-ngaku ketemu Rasulullah kalau hanya ngaku ketemu c**in, ya pembohong sajalah, tapi kalau ngaku bertemu Rasulullah, sementara dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad ati-ati, man kathaba aliyya muta'amidan, fal yatabawa maka'adahu minan nar, tempatnya neraka jahannam semoga Allah mempertemukan kita dengan Nabi tapi kalau ada orang cerita ketemu Nabi, anda diam jangan komentar macam-macam, ini kan pendidikan semoga dia benar semua orang yang nyampe kepada kami kalau berita buya katanya ada ustadz ini pernah mimpi ketemu rasul alhamdulillah semoga benar dan semoga tidak bohong selalu kami berdoa gitu kalau bohong neraka dia gak ada gunanya dan kalau lapor kepada saya tidak tambah pahala sebetulnya Iya tak? tambah pahalanya? gak tambah nggak tambah pahala. maka kalau ada informasi nyampe kepada kami gak tambah pahala hanya kami doakan ya Allah semoga dia itu benar jangan sampai dia berbohong kalau sudah berbohong neraka Makam di dunia itu bisa diberikan kepada siapa saja, tapi makam di akhirat tidak diberikan kecuali orang yang benar. Makam di dunia majlis besar, jamaah besar, dikagumi, Luar biasa com, tangan bolak balik. Ah oh, di dunia bisa diberikan kepada siapa saja. Biarpun orang fasik, biarpun orang pendusta, biarpun ada, sebab di neraka sah-sah tahu di neraka bukan saja pezina, pemabuk, kiai juga banyak di neraka jahanam. Kiai ada di neraka jahanam. Hati-hati. Sumber kedustaan dust itu luar biasa. Mendekatkan kita ke neraka jahat. Jauh dari surga kalau orang biasa berbohong.